Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alladhi. Jialana Wa khalaakana lil'ibadati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Rasul Al-Karim Imam Al-Ubbadi Wal-Abidin Habibina Wa Shafi'ina Wa Mualana Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wa At-Tabi'ina Lahum Bi Ihsanin Allahumma Ya Rabbana Sahillana Fi Ta'atika وجعل وجعلنا جميعا من قام لأداء الواجبات والفرائض وجعلنا من الذين minal ladhina safad kulubuhum li'ibadatika wadzikrika Allahumma ya Rabbana ij'al awladana min khayar ibadika waktimlana bilhusna waksurna ma'a habibika sayyidina muhammad waksurna ma'a habibika sayyidina muhammad Allahumma Ya Rabbana wafikna ilal qayri wal huda wal tuka wasahillana ilal qayri wal huda wal tuqa Allahumma Ya Rabbana rizukna al ikhlas wafikna ilal al ikhlas Allahumma Ya Rabbana anfa' bima allamtana, wa na'udu bika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa wa duain laysma wa ainin la tadma innaka anta ala kulli shay'in qadir allahumma ya rabbana ihdina fi man hadait allahumma ya rabbana hdina fi man hadait allahumma ya rabbana hdina fi amma ba'du muslimin dan muslimat alhamdulillah senantiasa dan senantiasa nikmat Allah diberikan kepada kita nikmat yang tiada batas dan henti sehingga pujian yang paling tepat adalah subhanallah nufsitana an alaika anta kama atnaitha ala nafsik Maha suci Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada yang mampu memujimu dengan sesempurna pujian melebihi dari pujian-Mu terhadap dirimu sendiri ya Allah. Pujian dari Allah adalah pujian yang paling istimewa. Maka sungguh jika Allah memuji seorang hamba, maka itu pujian dari yang maha terpuji. Ini adalah gelar termulia. Maka yang dipuji dari hamba-hamba Allah adalah hamba-hamba yang hatinya senantiasa dekat kepada Allah senang di dalam beribadah. Adapun seseorang di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tergantung... Kekuatan, keterikatan hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini sesuai dengan hikmah yang akan kita baca pada kesempatan ini. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak menciptakan kita kecuali untuk beribadah kepada Allah, Omahwalakul Jin Nawal Insaillal Yahbudun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Mengabdi artinya berbuat, bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Baik itu pekerjaan ibadah yang benar-benar murni ibadah terlihat itu mengabdi kepada Allah ataupun ibadah dalam bentuk pengabdian kepada sesama manusia karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Ini maknanya Seseorang menyadari bahawa dirinya adalah hamba. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Nabi Muhammad dengan hamba adalah di saat Nabi Muhammad pada puncak kemuliaan dan keistimewaan, yaitu waktu Isra Mi'raj. Digelar Nabi Muhammad Subhanahu Wa Taala di asrabi 'abdhi, menghususi Allah, Allah yang telah menjalankan hambanya. Jadi gelar hamba ini adalah gelar yang paling hebat bagi kita. Maka kalau kita sudah bisa membuktikan penghambaan kita kepada Allah, maka sesungguhnya itu puncak. Karena kita benar-benar nyambung dengan sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di saat seseorang merasa dirinya adalah sudah tidak seperti hamba Allah. Dan ini adalah puncak ketersesatan kesombongan, kekafiran, merasa dirinya bukan hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka gelar hamba adalah gelar yang paling disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selagi kita menjadi hamba Allah, maka apa yang kita lakukan hendaknya atas dasar karena kita hamba. Sebelum mengharap surga, Pahala, maka melakukan amal ibadah ini karena kita hamba. Kalau kita kembali kepada hikmah iben atau ilah, asalkan dari yang dahulu-dahulu hikmah yang pertama kedua, jangan sampai engkau berbangga dengan amalmu. Min alamatil iqtimadil al-amal nuksanul rajai anda nuksanul rajai anda wujudiz zalali. Di antaranya ada orang yang hidupnya itu mengandalkan amalnya, merasa dirinya sudah ahli ibadah, sudah kiai sudah ustadz, sudah, oh kayaknya sudah ahli surga, maka akan muncul nanti perendahan terhadap hamba yang lainnya sebetulnya dia itu belum menghamba kepada Allah yang sesungguhnya, karena apa? dia dengan amalnya malah menjadi sombong justru ini paling bahaya dan tidak sadar yang demikian ini semestinya orang menghamba kepada Allah beribadah kepada Allah semakin dia itu merendah tapi dengan amal ibadahnya tuh merasa sudah hebat, sudah luar biasa dan ini adalah puncak keterjerumusan dan terus imam ibn atol esakandari membimbing kita untuk mencapai kesempurnaan di dalam ibadah kemudian setelah itu kita lihat manusia di dalam beribadah ini bermacam-macam ada yang giat ada yang lemah ada lagi yang ibadahnya kok bentuknya Pak lain, jarang ke masjid. Ke masjid hanya pas-pasan. Tapi sebetulnya dia punya nilai ibadah yang tinggi. Maka di sini kita akan membaca satu hikmah dari Ibn Atha'illah As-Sakandari hikmah yang ke-9. Tanawwa'at qala Ibnu Atha'illah As-Sakandari rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharaini amin ila anqal Beliau menyampaikan Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikmahnya yang kesembilan 9 tanawuat ajnasul a'mali bitanawwi waridatil ahwali Tanawuat akan bermacam-macam ajnasil a'mali jenis amal jadi berbeda-beda dan bermacam-macamnya amal seorang hamba itu bitanawu iwarida til ahwali karena berbeda-bedanya hal seseorang lah hal itu apa hal itu keadaan. Jadi berbeda-beda bentuk ibadah ini tergantung perbedaan keadaan seseorang. Jadi setiap orang itu mempunyai hal. Para ahli tasawuf itu membahas masalah hal ya. Hal itu satu keadaan antara dia dengan Allah. Dan keadaan antara dia dengan sesama manusia. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mungkin gamblangnya begini untuk lebih jelasnya. Kita itu mempunyai dua keadaan hal. Hal itu satu keadaan yang melewati seseorang dan ia akan pergi dan datang dan pergi keadaan hal, halnya para waliullah hal itu keadaan yang tiba-tiba datang kepada seseorang tiba-tiba orang itu kok cinta ibadah tiba-tiba orang itu kok rindu ibadah itu hal maka hal ini ada dua macam keadaan yang datang kepada seorang hamba ini ada dua model yang pertama adalah hal nafsiyah keadaan jiwa hati, ruh seseorang maka yang menjadikan berbeda-bedanya amal seseorang itu karena berbeda-bedanya tingkat rohani seseorang kerinduannya kepada Allah ini yang menjadikan berbeda amal bisa digambarkan begini ada seorang hamba mempunyai kerinduan kepada Allah kecintaan kepada Allah tapi melihat dari sisi kasih sayang Allah kelembutan Allah rahmat Allah karena seorang hamba tidak mungkin bisa mencakup semua kebesaran Allah tidak kita mampu bagian daripada sifat-sifat kebesaran Allah mampu memahami merasakan bagian atau faham dengan ruh hati kita bagian daripada sifat-sifat kebesaran Allah misal ada seorang hamba yang keimanannya itu bangkit tumbuh karena kesadaran pemahamannya akan sifat kasih sayang Allah, Ar Rahman Ar Rahim sehingga mudah dia itu bersyukur, Alhamdulillah, masya Allah, kasih sayang, dia memahami karena Allah maha pengasih, saya pun harus maha pengasih, sehingga orang ini di saat mengajak kepada seseorang berhubungan dengan orang lain, maka dengan penuh kasih, ada orang yang seperti itu karena dia melihat Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maka di saat dia berhubungan dengan orang lain, dengan penuh kasih, dan semakin orang itu memahami sifat-sifat Allah yang banyak itu, maka semakin sempurna, di saat berhubungan dengan sesama manusia, jadi berhubungan apa? keimanan, kedekatan hatinya dengan sifat-sifat Allah, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, melalui pemahamannya terhadap sifat-sifat, ini menghantarkan seorang untuk beribadah, mohon maaf ini agak pelik ya jadi misal itu tadi, kalau ada orang memahami Allah maha pengasih dan penyayang, ternyata tidak cukup memahami Allah yang maha pengampun misalnya kalau kita seseorang memahami Allah kenal Allah sebagai maha pengampun maka akan serta akan segera dia itu memohon ampun kepada Allah di saat melakukan salah maka dia akan segera memohon ampun kepada Allah tapi ini kalau tidak diimbangi dengan sesuatu yang lain Bisa saja orang itu sampai terjerumus kepada tingkat ah Allah kan maha pengampun saya mau berbuat apa saja nanti saya minta maaf maka harus seimbangi dengan pemahaman sifat yang lain lagi bahwa Allah adalah maha menyiksa Allah maha menyiksa maka sejak itu agar seimbangan di saat dia mau terjerumus dalam dosa ah aku akan disiksa oleh Allah dan di saat melakukan dosa dia tidak putus asa Allah maha pengampun maka mengenali sifat-sifat Allah ini penting mulai dari sifat wujud kita sampai memahami asma'ul husna yang sekaligus nama Allah yang mengandung makna sifat-sifat Allah semakin orang itu mencempurna memahami sifat-sifat Allah maka tingkah lakunya, perbuatannya semakin istimewa akan tapi yang menonjol sifat kasih sayangnya misalnya yang menonjol sifat kasih sayangnya atau istrinya Allah ya tajalla fi ibadihi bi rahmatihi istilahnya Allah tampak kepada hamba tersebut dengan sifat kasih sayangnya maka hamba ini akan benar-benar merasakan sifat kasih sayang maka dengan orang lain pun mudah kasih sayang kalau menjadi dai atau ustad yang diseru adalah makna kasih sayang tapi ada satu lagi ustad rupanya dia memahami dia mengenal sifat-sifat Allah yang paling dekat dengan hatinya adalah sifat bahwasanya Allah adalah Maha Al-Qahar yang jika berkehendak tidak ada yang melawannya Allah Al-Muntaqim, Allah akan membalas kepada hamba-hamba yang berdosa Allah yang akan menyiksa maka jika ada seorang memahami sifat Allah dari sisi ini dari sisi Allah yang maha menyiksa, Allah akan maha membalas kepada hambanya. Maka muncullah orang yang ahli iman di saat ia berdakwah kepada Allah akan menyuruh kepada hambanya mengingatkan agar jauh dari maksiat Allah. Allah menyiksa. Allah menyiksa. Jadi begitu. Jadi ada akan muncul karakter dari hal ini maka dari hal di dalam hatinya berbeda amalnya, ini dalam berdakwah pun ternyata selalu, ibu Allah maha pengasih, jangan ibu seperti itu maka masa ibu kok dolem pada orang Allah kan maha pengasih yang satu melihat orang dolem bahasanya lain, ibu kalau ibu dolem nanti disiksa oleh Allah, semuanya mengajak keindahan akan tapi bahasa yang dihadirkan ini berbeda, karena apa hal nafsyahnya itu berbeda-beda keadaan dirinya itu berbeda maka semakin orang dekat memahami sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala maka ia akan Allah fi bi Allah akan tampak di dalam diri seorang tersebut dengan sifat-sifat Allah yang pengasih, yang penyayang, yang pengampun akan tampak kepada hamba-hambanya maka disinilah yang diisyaratkan oleh Ibn Atwa'ila As-Sakandari maka semakin orang kenal Allah subhanahu wa ta'ala maka halah nafsianya ini semakin hebat keadaan dirinya semakin hebat jadi jangan hanya sekedar mengena Allahur Rahman di lidah. Fahami betul bahwasannya Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kenapa kita tidak bisa menyantuni fakir miskin di sekitar kita? Allah Maha Kaya. Kenapa kita harus pusing urusan rizki? Allah kan yang sudah berjanji bahwasanya mamin dabatin fil ardi illallahi Tidak ada barang melata di bumi ini kecuali Allah yang akan memberi rezeki. Kenapa kita susah? Jadi halah nafsiyah itu adalah sebetulnya ada dua macam. Halah nafsiyah hubungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kedekatan seseorang kepada Allah inilah yang menjadikan berbeda-bedanya amal kita. Ini yang pertama. Kemudian hal, hal yang kedua adalah hal kebersamaan. Bagaimana kita dengan sesama manusia? Berbeda-beda kewajiban kita dengan sesama manusia berbeda-beda pergaulan kita dengan manusia ini yang menjadikan ibadah juga berbeda amal berbeda contoh seseorang ustad yang kebetulan sudah tidak punya anak, tidak punya istri Maka di dalam tugas berdakwahnya dia Harus lebih banyak konsentrasi Di dalam mengajar saja Tapi sisi lain ada Ustadz yang dia punya anak banyak Dan istri Maka di samping dia mengajar Ternyata dia harus Bekerja, ini berbeda Padahal di saat dia Cari uang, nilainya sama dengan Yang mengajar, karena sama-sama Melaksanakan kewajiban Jadi berbeda-beda tugas kita di dunia ini dengan sesama manusia, ini menjadikan amal kita berbeda orang kalau Ibn Atta'ila menggambarkan itu begini hubungan kita dengan sesama manusia itu yang menjadikan kita ini punya fungsi yang berbeda, tapi nilainya sama hubungan dengan manusia ini punya fungsi berbeda contoh seorang ustad punya tugas mengajar karena dia punya ilmu dia punya amanah dari Allah adalah untuk mengajar maka ibadahnya dia adalah mengajar kalau dia meninggalkan ilmunya lalu keliaran atau nongkrong di pinggir pos satpam sana dosa dia dolim karena apa tugasnya dia adalah ngajar. Tapi sebaliknya, orang yang telah mendapatkan tugas untuk bekerja di pos satpam sana, itu ibadahnya di situ. Di saat dia berubah ke tempat iktikaf, lalu meninggalkan pekerjaannya, jadi dosa. Nah inilah amal yang nilainya sama sebetulnya, tapi bentuknya berbeda-beda. Makanya kita memahami amal ini adalah bukan bukan bentuknya sujud, ruku, bukan. Kadang-kadang ada orang sujud, dosa. Kadang-kadang ada orang ikhtikab di masjid, dosa. Tetapi yang harus dipahami adalah ada satu hal yang semuanya orang harus memenuhi. Wajib yang pasti ya. Wajib yang semua orang sama, yang tidak beda. Misalnya semuanya wajib sholat ya. Semuanya wajib sholat. Semuanya wajib zakat. Semuanya wajib zakib, zakat bagi yang mampu. Setelah ini namanya kewajiban bersama. Tidak ada beda. Semua orang yang mukalaf punya kewajiban bersama. Jadi ini adalah sebenarnya sholat lima waktu. Selesai. Lima waktu saja. Anggap yang haji yang lain-lain. Anggap saja kewajiban kita adalah sholat lima waktu. Jadi setelah sholat lima waktu ini. Kalau sholat lima waktu semuanya sama. Tidak ada beda. Selebihnya dari ini. Berbeda-beda sesuai dengan tugas kita di masyarakat. Naga jangan sampai kita teledor punya anak banyak itikaf di masjid dakwah anaknya kelaparan sampai minta minta lihat tidak jadi ibadah dosa dia di situ makanya ternyata orang dengan orang setiap orang dengan orang lain itu berbeda cara ibadahnya. Bukan ibadah yang sholat tadi lo ya, ibadah yang disepakati tidak bisa ini harus sama. Semua orang harus melakukan sholat. Tidak boleh ada orang melakukan sholat. Saya mau kerja apa? Saya mau meninggalkan sholat mau kerja nggak? Setelah orang melakukan wajib yang disepakati ini, wajib bersama ini semua orang punya kewajiban. Setelah itu tambahannya untuk meningkatkan kemuliaan di hadapan Allah ini berbeda-beda sesuai dengan fungsinya di masyarakat. Seorang berjabat yang semalaman tidak tidur ternyata mikir apa yang harus saya perbuat buat umat saya esok hari agar mereka baik. Itu pahalanya sama dengan kiai yang tahajjudan semalam suntuk, ya. Bentuknya beda. Tapi nilainya di hadapan Allah sama. Inilah yang disentuhkan oleh Imam e Ibnu Athaillah Sakandari agar kesadaran semuanya dengan fungsinya diniatkan semua karena Allah Subhanahu wa taala jalankan fungsi Anda jangan sampai dengan hawa nafsu ada orang ke masjid dengan hawa nafsu tahajud dengan hawa nafsu sedekah dengan hawa nafsu tetapi di saat bersih dari ditunggangi hawa nafsu maka nilainya di hadapan Allah mulia maka benar tanawu'u ajnasul amal jenis amal itu bermacam-macam bisa berbeda-beda bi tanawwi waridatil ahwali berbeda-beda sesuai dengan perbedaan hal keadaan orang dengan orang yang lain kadang-kadang ada orang masya Allah sholatnya sun fardu tok til tidak ada lagi fardu tok saja sudah tok saja ya yang lainnya tidak jangan dianggap ini rendah ternyata apa masya allah dia itu setelah assalamualaikum tuh rupanya ada kewajiban yang tidak bisa diselesaikan kenapa inget bahwasanya di rumah tadi dia nyalain kompor takut kebakar ya berarti kan dia harus bersegera kan hmm, oh mau model nggak mau sholat sunnah Ilah. ada kewajiban yang di dalam benaknya kita tidak tahu maka di sini orang tidak boleh suudon kepada manusia tidak boleh prasangka buruk kepada seseorang siapapun, yang penting dia sudah menjalankan fardu, beres, alhamdulillah jangan sampai, ini orang model sholat fardu, tak pernah sholat sunnah, eh belum tentu bisa saja sholatnya di tempat lain kan kalian tidak tahu, bisa saja ibadah kerjanya itu lebih bagus daripada sholat sunnahnya ada orang kerja di sebuah perusahaan, dapat kesempatan untuk sholat lihat ya ada waktu untuk sholat, ada barangkali sebuah perusahaan ada diberi kesempatan waktu untuk sholat lihat ada yang curang sholatnya pelan-pelan habis -pelan. sholat ngobrol kesempatan, ini memanfaatkan ini ada penyakit semacam ini ada hawa nafsu itu semestinya dia itu tugasnya sholat saja, tidak usah ditambah yang lain-lainnya setelah itu membaca Al-Quran setengah juz dibikir ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sementara dia meninggalkan kewajiban dengan orang yang dia telah akad kerja dengannya, haram dia baca Al-Qurannya jadi haram di sini. maka orang harus tahu tugasnya masing-masing ya kewajiban masing-masing, jangan dianggap ibadah itu hanya sujud saja jangan dianggap ibadah itu hanya membaca Al-Quran jangan dianggap ibadah itu hanya iktikaf di masjid yang berada di tempat misalnya ada yang jualan di sana ada ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka inilah yang harus kita hadirkan jadi dimanapun anda berada bagaimana anda punya nilai ibadah ingat Allah anda bekerja karena Allah mencari nafkah karena Allah bahkan di dalam hadis Nabi yang sangat banyak disebutkan bahwa orang bekerja itu seperti orang di jalan Allah perang di jalan Allah inilah ibn atau as asakan ata as dari mengingatkan Kemudian ada hal yang sering ditemui oleh para waliullah, itu hal nafsiyah. Kita kembali ke bedah yang pertama, ini adalah gambar global ya. bahwasanya orang itu berbeda-beda kedekatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada hal, jadi bisa kita membuat satu titik, seorang hamba kepada Allah. Hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka pemahaman kesadaran akan sifat Allah itulah yang menjadikan berbeda-beda di dalam ibadah. Kemudian kepada sesama manusia, Hubungan dengan sesama manusia yang karena Allah ini juga berbeda-beda. Orang yang punya anak berbeda dengan orang yang tidak punya anak. Orang kaya ibadahnya berbeda dengan seorang ustad. Mungkin bahasa yang kami hadirkan adalah pintu surga itu semuanya sama, dekatnya. Diberikan oleh Allah kepada hamba semuanya itu sama. Yang kaya, yang miskin, yang berjabat, yang goblok, yang ulama itu pintu surganya sama deketnya sama, gak ada ulama pintu surganya lebih deket dari orang bodoh gak pejabat lebih jauh dari ulama gak, semuanya sama siapapun yang memasuki pintunya akan cepat sampai tapi kalau sudah ngelirik pintunya orang lain gak sampai-sampai anda punya pintu anda punya apa sekarang saya punya duit buahnya nah, pintu surgamu lain, bukan pintu surganya ustadz apa pintu surgamu? Pintu surgamu adalah dengan hartamu itu. Lihat fakir miskin, yatim piatu pesantren, masjid, perlu dibantu. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Pintu surgamu itu anda yang punya. Si fakir gak bisa. Ulama pun belum tentu bisa. Ulama pintunya beda. Pintunya ulama apa? Ngasih contoh yang baik. Ngajar. Lha nah, kalau ulama pintunya ya, itu ngajar dan pintunya memberi contoh yang baik berhayal, saya akan ngumpulin duit, akan menyantuni ribuan anak yatim. Lihat, akhirnya kerja, enggak untung dia, bangkrut dia. Tidak dapat apa-apa. Si bodoh, ada pintu. Saya itu goblok enggak punya ilmu apa-apa, pintu surga surgaku apa? Ngaji tok. Seumur hidupnya ngaji, enggak pinter-pinter. Pintunya surga itu sudah jadi orang diberi oleh Allah pintu, jabat pejabat, jangan berhayal pejabat jadi juru da'wah karena bagiannya masing-masing, ya kalau pendapat ceramah bisa ngacon, ya, kecuali pejabat yang alim pejabat anda punya pintu surga yang sama dekatnya dengan ulama, jabatanmu itulah kau gunakan untuk umat, untuk islam maka anda akan masuk surga secepat-cepatnya, bahkan pintu surgamu wahai pejabat istimewa ulama pun tidak bisa masuk pintumu, sebab ada Amar ma'ruf nahi mungkar, ada kemungkaran yang ulama hanya bisa ngomong saja, yang bisa menyelesaikan adalah pejabat, misalnya tempat-tempat maksiat di gedung-gedung besar mewah itu, kiai hanya keluar teriak-teriak dari luar ya, mau masuk ditahan, nanti alasannya jerat hukum, ah segala macam pokok ya, tapi kalau sudah pejabat langsung cek beres, ya Allah, surgamu paling banyak rupanya, wahai para pejabat ini, akan tapi tidak semua orang senang surga, ini permasalahannya ulama juga, apa orang kaya juga begitu jadi oleh Allah diberi surga itu sama deketnya, maka masuki surgamu, wahai orang kaya anda punya surga, wahai orang alim anda punya surga wahai pejabat anda punya surga pintunya masing-masing ada gak usah ngelirik yang lainnya Orang kaya enggak punya ilmu berhayal mau ceramah setiap hari latihan enggak bisa-bisa sampai mati enggak jadi penceramah. Jadi ini adalah sesuai dengan isyaratnya ibn Ata'il asakandari bahwa semuanya itu adalah punya pintu sendiri-sendiri dan sesuai dengan profesi anda maka jadilah anda sebagai ahli ibadah punya amal dengan profesi anda yang jual es, jual bakso, yang pegawai negeri, yang ini semuanya adalah dengan fungsinya masing-masing tapi itu semua setelah menjalani sesuatu yang sudah disepakati yaitu kewajiban-kewajiban salat fardu enggak bisa ditawar, enggak boleh salat fardu saya mau saya tinggalin, saya mau kerja aja jualan, enggak ada itu. Ini kelebihan maksudnya ini makna untuk ee, mencapai tingkat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali kepada hal yang pertama, hal nafsiyah. Ada para waliullah yang terlihat itu yukhalif melanggar syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya ada orang gak tidur sementara kan diharamkan kalau orang menyiksa diri dengan tidak tidur kan Nabi Muhammad ada orang gak mau tidur di dimarahi, aku itu paling takwanya orang tidur juga, kok kamu sok hebat ya ada waliullah gak mau tidur tidak tidur tapi tidak tidurnya itu bukan dia bermaksud untuk itu ada dalam sejarah seorang waliullah itu tidak bisa tidur dalam berhari-hari. Sehingga banyak yang mencaci. Wah ini melanggar Allah. Nabi Muhammad tidak ngajari semacam itu. Ini tidak tidurnya itu karena hal kepada Allah. Dia itu pernah punya kesalahan. Suatu ketika itu. Dia punya warung, punya toko di sebuah pasar. Setelah itu kebakaran. Setelah kebakaran semuanya itu tokonya dia tok yang selamat. Lalu disampaikan kepada dia. Dan dia mengucapkan Alhamdulillah. Setelah dia mengucapkan Alhamdulillah sadar kalau itu salah. Tidak bisa tidur berhari-hari. itu. Jadi tidak bisa tidurnya bukan bukan dibuat-buat oleh seperti orang sekarang ini. Mele'an ya. Bukan. Karena memang karena takut kepada Allah menjadi tidak bisa tidur. Nah ini hal itu. Alimam Ghazali rahimahullah ta'ala mendatangkan sebuah kisah seorang yang begitu takutnya dengan pangkatnya adalah orang yang dikagumi di masyarakatnya semua orang datang kepadanya, dimuliakan, dianggap sebagai waliullah muncul kesombongan di dalam hatinya dia ingin memerangi dengan bermacam-macam cara, gak ketemu apa ya caranya, agar memerangi, agar aku itu tidak merasa menikmati sanjungan dari orang itu bingung dia tiba-tiba apa dia melewati hammam, ada baju di situ. Hammam itu kamar mandi umum. Ada baju, dicuri baju itu. Setelah baju itu diambil, dikejar sama orang. Pencuri, pencuri, pencuri, dikejar. Dan dikembalikan itu baju. Setelah itu di kampungnya, dia disebut sebagai pencuri. Dia baru lega. Alhamdulillah, sekarang tidak ada orang lagi datang kepadaku ya. Ibadahku nyaman. Nah, akhirnya kesombongannya hilang. Lah yang benci dengan Imam Ghazali mencuri kok boleh tuh gimana sih? Nah, ini kan suudzon dengan Imam Ghazali yang bercerita. Imam Ghazali bercerita bahwasanya mencuri dengan baju seperti itu memang haram, tapi dosa kesombongannya lebih gede lagi. Orang itu pengen menghancurkan yang lebih gede dengan melakukan yang lebih kecil, tapi jangan meniru nanti. Dan itu hal itu itu dengan gundah yang berhari-hari jangan seperti sekarang, saya mau nyuri mobil kenapa? biar jatuh diriku ah. bukan itu, itu dibuat-buat hal itu gak bisa ditawar itu. tiba-tiba saja orang itu bingung saya itu harus bagaimana ini kok saya mulai sombong menikmati orang pada datang cum tangan, ngasih hadiah Oh, bingung ya Allah akhirnya melakukan sesuatu yang sebetulnya untuk meminta maafnya gampang, baju dikembalikan kan sudah beres, hukum kunas sudah beres dan dosanya habis itu, tapi orang merendahkan dia, lah, direndahkannya oleh manusia, bagi dia adalah dinikmati ini adalah termasuk cara, itu hal namanya tidak bisa di treat, bukan orang pura-pura ini, sekarang ada orang majidupan ya so, wali-walian itu, wali palsu melakukan kemaksiatan dibuat-buat ya ini tidak benar, jadi hal itu adalah datang begitu, makanya disebutkan hal itu keadaan yang datang kadang-kadang pergi, kadang-kadang datang lagi kadang-kadang pergi. Ada satu alim, seorang soleh, seorang wali, lagi berpuasa. Tiba-tiba ada seorang di masjid itu membagi-bagi air, tiba-tiba seorang alim itu kok langsung minum air mengambil air itu Saya dikatakan kamu tidak ada udur apa-apa bukan karena walimah puasa sunnah ini bukan karena udur apa walimah kenapa kok batalkan puasamu? kalau orang lihat dohir mementingkan minum segelas ya. tetapi rupanya apa dia itu mendengar orang yang menuangkan air tadi berdoa Semoga Allah mengampuni dan merahmati semua orang yang meminum dari tanganku ini. Rupanya di saat itu dia tergerak ingin rahmat dan pengampunan Allah langsung diambil itu. Jadi itu hal bukan dibuat-buat jadi puasa puasan, ya setiap hari dikasih orang Alhamdulillah, itu nyari-nyari ya nanti saya mau puasa nanti kasih saya minum ya bukan itu, jadi dia mendengar bisikan doa ini, lalu tergerak dan tanpa disadari itu, lalu minum karena begitu rindunya dengan rahmat Allah karena orang ini khusnudan, prasangka baik ini orang soleh yang kerjaannya hanya memberi air minum di masjid, gak pernah keluar dari masjid dia merasa ingin doa ini didapat lalu mengambil minum, tanpa disadari Nah, ini ada semacam itu jadi jangan berpasang buruk kepada kisah-kisah para waliullah waliullah yang sudah masyur ya bukan wali-wali palsu di zaman ini ya orang pakai gelang sehat normal pakai segala macam katanya wali bukan itu jadi waliullah itu hal jadi hal itu jika ada seorang kekasih Allah secara dohir melanggar itu tanpa ada kemauan dari dirinya untuk melanggar pasti ada sesuatu yang dituju lebih besar lagi ini adalah hal Maka Suudan tidak diperkenankan Amar ma'ruf Iya Tapi amar ma'ruf nahi mungkar Ingat Amar ma'ruf nahi mungkar tidak harus suudan Barangkali ada Seorang alim Yang secara dohir punya perilaku yang tidak benar Sisi lain kita harus khusnudan Sisi lain kita harus ingatkan, ini terjadi pada sahabat Nabi SAW, Enggak pernah suudun, Nabi Muhammad melakukan sholat kok beda dari yang lainnya, mestinya kan salah, jawabnya apa, seperti bertanya, apakah dikosor sholat atau engkau yang lupa ya Rasulullah, jadi begitu ada, kita menegur ulama wajar, tapi dengan adab yang sopan, tapi jangan setiap kesalahannya di tafsir yang baik, ini musibah, secara pribadi kita pelan-pelan, jangan mudah menghujat, tapi ingat, kita punya kewajiban untuk mengingatkannya biarpun itu orang alim misalnya guru kita sendiri tapi ingat suudan itu tidak diperkenankan tapi ingat amar ma'ruf harus iya barangkali ada sebab yang tersembunyi yang kita tidak tahu sekarang bermasalahnya adalah sudah jelas-jelas diakui itu adalah ketidakbenaran, kesalahan dan dilakukan dengan sengaja masih dianggap sebagai waliullah ini yang bermasalah maka ini hal ya kalau berbicara tentang hal itu di luar kesadaran, jadi ada dua tadi hal nafsiyah keadaan seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala saking takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang saking takutnya, bahkan ada orang saking takutnya kepada Allah tidak sholat, itu kok bisa? Gak sadar dia itu. Ada seorang waliullah saking takutnya kepada Allah dia beristighfar di mehrob di kamarnya. Beristighfar sambil menangis sampai berlewat waktu sholat dia tidak sadar. Dia melakukan satu dosa di pinggir jalan. Kemudian dia masuk ke kamarnya istighfar kepada Allah. Karena mengingat dosanya takut tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata sampai tidak sholat. Kalau orang di luar ngomong apa? Gimana itu wali kok gak sholat ya? Padahal di dalam hukum fikih sangat jelas orang boleh meninggalkan sholat dan tidak dosa kalau karena lupa misalnya panjengan lagi baca antum lagi baca Qur'an lagi serius lewat waktunya, tidak dosa lebih nah begini ini, makanya hal ada orang istighfar berlebihan kepada Allah, takut kepada Allah sampai meninggalkan sholat, nah kalau sudah jelas, jelas suruh sholat tidak mau ini lain cerita ini Jadi adalah hal nafsiyah para kekasih-kasih Allah waliullah waliullah tapi ini adalah berat datangnya, tidak bisa dicari-cari, kita tidak usah banyak bicara tentang ini, tapi hal yang kedua, hal kita dengan sesama manusia, itulah yang harus kita perhatikan, Anda punya kewajiban masing-masing ya, misalnya itu tadi kami gambarkan, yang punya anak istri harus kerja, jangan ongkang-ongkang di rumah, yang sudah cukup banyaklah ibadah ya ngaji, bahkan bisa saja menghadiri pengajian ini haram. ya, kenapa? besok anaknya harus makan, sekarang ada peluang kerja untuk cari duit, Besok anaknya butuh makan pagi. Tidak punya beras di rumahnya. Sementara jam-jam begini ada tawaran kerja. Kok dia tidak mau kerja? Haram ngajinya. Eh? Jadi tolong mengaji kita itu tidak boleh dicampuri hawa nafsu. Sebab kalau ngaji anaknya besok lapar. Haram menjadikan anak kita lapar. Jadi buat semua tingkah laku kita harus kita timbang dengan keriduan Allah Subhanahu SWT. Inilah yang dimaksud dengan tanawa'at. Ajnasul amali bitanawwi'i waridatil ahwali berbeda-bedanya amal itu tergantung berbeda-bedanya hal seseorang keadaan seseorang dengan sesama manusia dengan Allah Subhanahu wa taala perbedaan-perbedaan itulah yang menjadikan amal-amal kita pun muncul berbeda-beda ini saja yang kami sampaikan dan kita lanjutkan dengan tanya jawab Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita semuanya, Wallahu a'lam bisaw'a. Kami bersalahkan kepada hadirin untuk bertanya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya mau bertanya. Tugasnya Malaikat Jibril kan menyampaikan wahyu kepada Nabi atau Rasul. Gitu. Nabi Muhammad kan Nabi yang terakhir. Yeah. Terus tugasnya malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu kepada siapa? Baik. Hey. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Yang pertama saya ingin bertanya tentang uh, saya mohon penjelasan dari Bu Yahya tentang surat Al-Mujadilah ayat 11 ya hiyalidina amanu idha kila lakum tafassahu fil majalisi wafsau yafsalilau sampai selesai uh, itu maksudnya uh, tentang penjelasan di dalam yang Allah mengangkat derajat orang yang berilmu dan beriman itu apakah pembatas Pembahasannya oh, hanya sampai situ atau di dalam majelis atau bagaimana saya mohon penjelasannya. Yang kedua tentang ikhtilaf, uh, bagaimana sikap kita agar ikhtilaf itu tidak merusak wuhwah dalam jamaah Islam. Dan yang ketiga, uh, saya ingin bertanya tentang kewajiban seorang orang tua terhadap anaknya. Tent kalau misalnya orang tua... Uh, O, apa orang duanya itu istilahnya beriman tapi anaknya itu ya bertolak belakang dengan orang duanya itu seperti apa mungkin itu saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tadi surat apa al muzamil ya yarfaillahuladina manuladina tulimuladharajat ayatnya tadi apa yarfaillahuladina ya yarladina manu Iza kila hum tafassalu fil batlifa fafsahuh yafsahil terus wa iza kila sudah melatih diafraga baik mari silakan pada ibu-ibu untuk bertanya barangkali ada tidak ada bapak-bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau bertanya ya Ustaz, bila seseorang telah meninggal, terputus untuknya pahala seorang amal, kecuali dari tiga hal yang tetap kekal, yaitu pertama saudagar jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Apakah artinya? Yang kedua kali, yang kedua, apaakah Apa? artinya? Ah, maksudnya penerang keterangan hatis Betul. yang kedua apakah arti daripada pluralisme dan yang ketiga uh, itu orang menabung di bank itu haram tapi kenapa tabungan itu haram hukumnya tapi kenapa waktu kita naik haji setornya juga ke bank demikian pertanyaan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pertanyaan e, yang pertama adalah masalah malaikat Jibril ya malaikat itu semuanya punya tugas dan tugas itu tidak pernah dilalaikan. tugas umumnya adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang Allah lebih tahu bahkan ada di antara malaikat yang diperintahkan untuk sujud selamanya sujud saja rukuk selamanya rukuk ada di antaranya malaikat punya tugas lebih dari itu, yaitu untuk menyampaikan wahyu. Tapi di samping punya tugas menyampaikan wahyu, dia juga punya ibadah khusus. Jadi malaikat Jibril di saat tidak mengantarkan wahyu kepada Nabi Muhammad, beliau juga punya tugas yaitu untuk beribadah. Adapun tugas menyampaikan wahyu disebutkan seperti Imam Al-Baijuri dalam Fisaroh Jawahir Tauhid menjelaskan bahwa termasuk ilham-ilham itu adalah juga tugas malaikat mengirim kepada hamba-hamba Allah kemudian fa alhamaha bucuruh wa ilham yang baik itu malaikat jibril yang menghantarkan tapi ilham yang jelek adalah iblis yang meniupkannya. Jadi tetap mereka bertugas di samping menyampaikan ilham-ilham itu, ilham ya. Tapi ilham itu tidak ada yang tahu kita hanya menduga-duga kalau itu ilham, tapi jelas itu kiriman dari malaikat. Tapi tidak boleh semua apa yang ada di hati kita kita katakan ilham. Kadang-kadang bisikan hawa nafsu setan. Jadi ilham itu begini bunyinya ngajak kebaikan yang sesungguhnya itu elham ngajak kebaikan tok belum tentu ayo ke masjid kenapa ada sesuatu ternyata di situ ngajaknya ke masjid ya ayo sholat kenapa kamu suami kok nggak ngasih contoh ingin ngasih contoh tok saja jadi ada yang mengajak kepada kebaikan yang sesungguhnya itu ilham takwa. Nanti ilham wujur, ilham yang jelek, yang sesungguhnya. Maka itu adalah tugas malaikat, di samping itu malaikat punya tugas ibadah yang tiada hentinya dan hanya Allah yang tahu. Karena ada pertanyaan sebetulnya lebih perlu ditanyakan misalnya, kan sekarang belum ada hari kebangkitan kan? malaikat israfil ngapain sekarang, ayo, malaikat israfil kerjanya nyop trompet kan, sekarang belum ada, berarti nongkrong, oh tidak, jadi ada tugas ibadah hanya Allah yang tahu, karena malaikat punya tugas untuk beribadah kepada Allah, jadi ini lebih, misalnya malaikat israfil sama malaikat apa, ya malaikat israfil lah, jadi ini, jadi beliau adalah untuk niup trompet sampai sekarang kan belum ditiup-tiup trompetnya. Terus nongkrong di mana? Apa? Duduk di mana? Apa? Nunggu di mana? Bukan, bukan itu. Jadi beliau adalah tetap mendapatkan tugas ibadah dan hanya Allah yang tahu itu adalah tugas khusus tapi ada tugas umumnya adalah beribadah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Muzzammil tidak ada. Ingatnya apa? Al-Mujadalah. Ya betul, Al-Muzzammil tidak ada. Al-Mujadalah. Kemudian masalah ikhtilaf dulu ikhtilaf bisa carikan Ustaz Al Muzammil Al Mujadillah ikhtilaf diantara ulama' agar tidak menjadi perpecahan diantara umat itu bagaimana? satu, jika khilaf itu masih dipegang oleh ulama' ulama' itu sendiri kalau sudah yang sok khilaf itu adalah orang bawahan, rendah orang-orang gak bisa, itu yang menjadi masalah Coba antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik Imam Syafi'i itu berbeda tapi gak ribut, misalnya soal kunut Abu Hanifah mengatakan kunut tidak ada Imam Syafi'i mengatakan kunut ada banyak ulama muridnya Syafi'i, gurunya adalah Hanafi, gurunya Murid, muridnya Hanafi, gurunya Syafi'i biasa gak ribut, karena ulama-ulama tapi kalau sudah masuk kampung Cirebon jadi ribut kan Karena sudah dipegang bukan orang alim. Bukan ahlinya. Tawasul ribut. Baca ini. Hilaf-hilaf eh, sepele jadi ribut. Karena bukan dipegang oleh orang alim. Jika sudah dipegang oleh alim. Maka dianjurkan diskusi diantara orang alim. Kalau keluar nanti hilaf-hilaf. Masalah hilaf ya, hilaf ya Jadi masalah hilaf ya Adalah masalah orang yang boleh berbeda pendapat. Imam Malik itu adalah gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik mengatakan menyentuh perempuan tidak batal wudu, Imam Syafi'i mengatakan batal wudu. Tapi apakah musuh-musuhan? Enggak. Tapi masuk Cirebon orang sudah mazhabnya Syafi'i enggak batal wudu, semua ada orang baru mengatakan, yang mengatakan batal wudu goblok. Duh, kurang ajar benar nih manusia. semuanya ikut madhab syafi'i menyentuh perempuan batal tak tahunya ada orang kemarin sore baru nongol belajarnya tidak tahu kapan pulangnya itu tiba-tiba mengatakan yang benar adalah tidak batal wudhu yang mengatakan batal wudhu itu goblok Loh. imam syafi'i gurunya imam ahmad bin hambal dan riwayat imam ahmad bin hambal mengatakan tidak batal wudhu tapi imam ahmad bin hambal mengatakan Imam Ahmad bin Hambal tidak pernah aku salat dua rakaat kecuali aku mendoakan Imam Syafi'i. Karena menghormat. Jadi ada saling hormat itu. Imam Syafi'i berkunut suatu ketika mendekat kuburnya imam abu hanifah meninggalkan gunud karena menghormati imam abu hanifah jadi lihat rasa hormat itu indah tapi paling masalah kalau sudah dipegang oleh orang-orang itu diajak ngobrol gak mau maunya memfitnah di musholah-musholah kecil ini yang susah ini bid'ah itu sesat, itu bid'ah ini sesat, itu kafir, itu syirik ya yeah. semua orang masuk neraka yang boleh masuk surganya dia bibiknya sama pamannya yang lain gak boleh, ini musibah dan ya, ini zaman ini ada begitu pengenusia manusia aneh begitu. Seorang ibu datang kepada kami, "Aduh Buya, saya punya anak itu mengatakan ibu ini wudunya enggak benar. Yang benar ini menyentuh perempuan enggak batal. Ibu itu punya keyakinan salah." Jadi orang Cirebon itu salah semuanya yang mengatakan menyentuh perempuan itu batal wudu. Ya, anak kecil baru sekolah, sekolahnya tidak jauh dari Cirebon sini, keluar Cirebon sedikit. Sekolah di sebuah yayasan sekolahan yang gede pulang sudah mengatakan begitu orang-orang Cirebon salah semua. Nah ini dipegang oleh anak-anak kecil. Hati-hati ini. Kalau nyekolahkan anak, tolong diperhatikan kalau sudah anaknya mulai berani nyanci makini, wah salah alamat ini pasti. Makanya ini diantaranya hilaf diantara ulama itu sangat sederhana asalkan dipegang oleh ahlinya. Pulang dari Saudi, pulang Haji jadi imam bismillahnya ketinggalan di Mekah, di Madinah, aneh enggak? padahal menurut madhab imam syafi'i sudah kompak kalau sholat pakai bismillah, kalau tidak pakai bismillah tidak sah dalam madhab syafi'i dalam madhab malik jangan pakai bismillah madhab imam abu ahmad bin hambal sama madhab abu hanifah pelan-pelan Coba. pulang ke Indonesia, di Indonesia orangnya madhabnya syafi'i, pakai bismillah semuanya tak tahunya jadi imam di masjid langsung lah. ini orang aneh kenapa kita bilang aneh coba para jamaah ini bisa ngira-ngira kalau tidak pakai bismillah ada yang mengatakan tidak sah yaitu madhab imam syafi'i kalau pakai bismillah tidak ada yang mengatakan tidak sah pakai bismillah menurut madhab syafi'i sah menurut madhab malik sah menurut madhab abu hanifah sah menurut imam ahmad bin hambal sah coba yang bijak bagaimana kira-kira pakai bismillah kalau pakai bismillah tidak ada yang nyalahin ibaratnya begitu khususnya di masyarakat Indonesia jadi sebetulnya sederhana begini coba ada berani mengatakan yang pakai bismillah batal shalatnya yang madhab malik pun tidak mengatakan batal itu jadi kadang-kadang ada orang aneh-aneh itu orang keminter sok pinter itu makanya kalau sudah hilaf itu dipegang oleh orang-orang orang-orang ya kita tidak mengatakan orang bodoh ya orang yang kurang belajar itu berbahaya maka terlalu berantem sana kampung kecil mushollah kecil jadi dua mushollah kecil bagi dua sudah bagi dua pecah lagi akhirnya tinggal imam sama makmum itu pun beda Wah, musibah ini, fitnah zaman ini hati-hati ya, tolong kekumpahkan masalah akidah yang benar, madhab kita adalah madhab imam syafi'i r.a. kalaupun ada orang misalnya tidak pakai kunut, tanya saja anda tak, kenapa tidak pakai kunut? ada dua model manusia, yang satu menjawab, karena saya belajar di India saya ikut Imam Abu Hanifah, oh ya mohon maaf terima kasih anda orang besar hebat tapi kalau komentar, karena yang benar ini, dalilnya begini, ayo duduk sini, besok duduk duduk dalil-dalilan ya jangan sok dalil pak, begitulah tahu apa sampean itu dalil, berapa ribu hadis yang kau hafal, kan begitu ya gak usah sombong dengan hadir Imam Syafi'i itu adalah gudangnya, dalil tapi kunut nah ini orang baru kemarin sore sok menyalakan Imam Syafi'i, dalilnya begini, gak pakai ini ini adalah permasalahan ya ini pak ini pertanyaannya jadi perbedaan ini akan menjadi rancau jika dipegang oleh orang-orang yang kurang belajar. Kami punya guru, seorang alim yang soleh, Profesor Dr. Ali Tuharayan. Beliau adalah madhab maliki, menghafal Qur'an umur 8 tahun, kalau sholat menangis. Selama kita kuliah bersama beliau, tidak pernah beliau mau jadi imam. Kenapa? Karena murid-muridku syafi'i semuanya saya tak mau jadi imam. Kenapa guru takut saya beda denganmu? Ya Allah, biar kamu saya yang jadi imam. Jadi takut beda, karena bismillahnya dia tak mau keras, ngalah ke belakang. Ini nonjol-nonjolin jadi imam, beda lagi. Karena kacau ini orang. diganti tiga mau. Katanya semuanya salah lah ini. Lah kalau sudah di tangan begitu, bakal pecah. Makanya jangan boleh masuk musola anda orang aneh-aneh semacam ini kita menghargai orang tidak kunut memang kalau dia ikut madhab Abu Hanifah kita menghargai orang yang tidak pakai bismillah, karena dia adalah pengikut madhab Imam Malik selesai tapi jangan dengan nangani di kampungnya orang syafi'i ya ini sederhana sebetulnya kemudian ayat ya ayuhalladina amanu idha kilalahum Tafassahu fil majalisi fafsahhu yafsahillahu lakum idza kilan suzufan suzira faillahu alladzina amanu wa alladzina utul aymat darajat oh kelihatan masih yarfaillahu Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang bil orang yang beriman dan punya ilmu jadi pengangkatan derajat orang-orang yang beriman dan punya ilmu ilmu di sini bukan ilmu zahir tapi ilmu yang dibarengi dengan keimanan digabungkan ilmu yang diperoleh yang didapat karena Allah Subhanahu wa taala Yarfaillahuladina amanu, waladina utul ilma tarojat. Jadi iman tak boleh ditinggal. Bukan orang beriman lalu diangkat derajatnya oleh Allah, lalu orang yang berilmu, biarpun tidak beriman diangkat derajatnya. Oh tidak. Jadi maksudnya ilmu yang mengukuhkan keimanannya tadi. Jadi ilmu yang mengantarkan kepada keimanan. Makanya ilmu di sini bukan sekedar ilmu wohir. Ilmu mudahhar tidak menghantarkan kepada keimanan, tidak ada nilainya kepada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini ilmu yang menghantarkan keimanan, biarpun orang itu dan ilmu paling hebatnya ilmu itu satu yang paling hebat. Ilmu mengenal Allah. Ilmu iman kepada Allah. Itu paling tinggi, selebihnya adalah tambahan. Jadi kalau ada orang sudah kenal Allah, alhamdulillah ibu-ibu ini sudah punya ilmu, kenal Allah subhanahu wa ta'ala, iman kepada Allah, ini paling tinggi, selebihnya adalah tambahan. Maka diangkat derajatnya, ya ini, jadi bukan orang yang hadir di majlis taklim saja, bukan. biarpun tidak hadir di majlis taklim, tapi tingkat kualitas keimanannya, ilmunya itu adalah tinggi. Iman, jadi ilmu yang sesungguhnya itu ilmu kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga awal kewajiban alal isani ma'rifatul ilahibistiqonik atau Sahibusubat ya awal kewajipan bagi seorang hamba adalah ilmu terhadap Allah subhanahuwataala ilmu Allah ilmu kenal Allah subhanahuwataala jadi bukan berarti yang ngaji-ngaji cito -ngaji, tidak jadi intinya semua orang yang kenal Allah subhanahuwataala dia mempunyai ilmu derajat yang tinggi dan kemudian semakin banyak ilmu yang diketahui selagi ilmu itu tu mengukuhkan keimanannya akan meningkat terus orang ini. Baik ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran jangan dianggap remeh. Ternyata dengan ilmu kedokterannya semakin banyak bertasbih subhanallah. Kenapa patah di sini kok uratnya sah sel ah sel-sel segala macam. Akhirnya berpikir ya, itu adalah menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang disanjung dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah seorang bapak tugas bapak terhadap anaknya adalah mendidik dan mendidik itu adalah dari awal ya, kalau kita berbicara tentang mendidikan anak insya Allah kita akan segera masuki masalah mendidik anak ya kita belum masalah mendidik anak, insya Allah kita sisipkan pertemuan yang akan datang barangkali mendidik anak, kita juga masalah akidah terputus, memang kita tidak pakai kurikulum kita ingin ada dari jamaah yang menyusun kurikulum, punya bicara akidah masalah dua bulan, masalah ini berapa bulan, nah ini jadi dipatuhi nanti jadi kita tidak pakai kurikulum baca kitab Dok. Semestri ada kurikulum akidah tuntas. Kemarin kita akidah masih sampai kepada uh, sifat mukhalafah lil hawatis. Belum tuntas. Dan kita memang perlu kadang-kadang terlintas perlu bicara masalah keindahan dalam hidup rumah tangga yang sudah lupa kita bicarakannya. Kemudian cara mendidik anak ya. Singkatnya mendidik anak bukan di saat anak sudah melek bisa ngomong, bukan. Salah. Kalau mendidik anak di saat anaknya masuk SMA baru dimasukkan pondok itu salah. Atau suruh ngaji sudah gede salah. Mendidik anak itu mulai anda belum menikah itu sudah harus mendidik anak. Memilih ibu buat anak-anak anda. Memilih bapak buat anak-anak anda. Itu adalah pendidikan pertama buat anak-anak kita. Makanya kalau mencari suami cari suami yang sekiranya bisa mendidik anak-anaknya. Yang cari istri yang sekiranya bisa jadi ustadah buat anak-anaknya minimal. Like itu. itu harus dalam gambaran. Ini mendidik anak. Kalau bahasa kita gambarkan bahwasanya. Kalau pengen membangun rumah itu kan cari bahan yang bagus ya. Begitu insya Allah nanti dibahas. Kalau bahannya enggak karu-karuan susah. Bletot sana, bletot sini, nonjol sana, nonjol sini. Repot, diatur. Biarpun seorang insinyur, arsitek kelas hebat pun bingung, susah. Tapi kalau bahannya benar, itu yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad. Tungkah ulmer atulia arba'in. Kalau nikahi orang itu yang cantik, yang kaya, yang tingkah lakunya benar, yang beragama. Tapi ingat kalau semuanya harus milih satu, agamanya tok yang didahulukan. Jadi Rasulullah ini adalah cara memilih. Rasulullah menyebut cantik dulu ya, harta dulu. Karena apa? Umumnya orang tuh terpedaya di situ. Kalau cantik, wah. Cantik dulu, khususnya santri ya hati-hati itu. Ya. Santri itu biasanya cari cantik dulu katanya. Kenapa kok cantik? Sebab kalau orang enggak cantik kan susah dirubah, tapi kalau akhlak kan bisa dirubah ya. <laughs> Awas hati-hati ini terpedaya tertipu, sudah mulai hamil istrinya ngerengek, bingung dia sudah, akhirnya ustad-ustadnya ceramah, istrinya shopping itu musibah jadi hati-hati jangan ngentengkan ya, biarpun anda punya kemampuan ustad hebat, milih jodoh tetap yang bener ya bibitnya yang bener, bobot kualitas akhlaknya yang bener, jangan hanya mementingkan saya bisa merubah kan Allah bisa merubah, semuanya kan bisa berubah, padahal sudah jatuh cintrong itu maksudnya kalau tersenang gula jawa rasa coklat, maksudnya harus nikah dengan dia, dunia benar-benar selebar daun kelor jadinya, <laughs> itu ribut musibah ya, ini itu diantaranya, nanti insyaallah akan kita bahas dalam pendidikan anak, jadi mendidik anak dari itu, kemudian anda mulai pernikahan yang benar, anda menikah itu karena ingin punya anak yang soleh, makanya cara nikahnya yang benar, pestanya gak karu-karuan, pesanya sudah tidak diridhoi oleh Allah maksa dengan pinjem setelah pernikahan nanti mikir utang pusing gimana bisa mesra setelah itu punya anak berantem melulu anaknya ngelihat bapak ibunya berantem gimana bisa baik anaknya terus di dalam kandungan didoain terus baca Al-Qur'an yang banyak senatornya tolong dikurangi itu pendidikan sampai anak lahir diajak mulai anak gede komunikasi lah itu pendidikan nanti lah kalau sudah begitu kok anaknya masih bandel Anda termasuk golongan Nabi Nuh punya anak sesat, anda tidak dosa tapi kalau didiknya sudah gede baru mulai bandel, baru dimasukkan ke pengajian, ya ini enggak benar jadi mendidik itu dari awal ini kewajiban, kewajiban seorang ayah orang tua terhadap anaknya adalah dari awal, bukan di saat anaknya mulai gede, baru dididik ini insyaallah muqatimahnya kemudian masalah uh, apa tadi? Oh, Masya Allah. Oh, idamata benar-benar adam angkota amalu ila minthalatin. Amalnya anak Adam itu akan terputus. Amalnya, amal anda, tidak usah bikin anak Adam, repot. Amal anda itu akan terputus kalau anda mati. Kecuali tiga. Amal jariah, anda pernah sedekah ke masjid. Bangun pesantren. Kemudian ilmu yang pernah anda ajarkan ke orang, lah ke orangnya masih solat terus. Kemudian yang ketiga adalah anda punya anak soleh mendoakan anda. Selain ini adalah terputus. Ini berbicara tentang amal siapa? Amal anda sendiri. Adapun kalau amal saya saya berikan kepada anda. Tidak ada hubungannya Ya terserah Kalau Allah memberi-beri sampai ya, Ini orang memahami Dipikir amalnya seseorang itu terputus Dipikir orang lain tidak bisa Jadi doa tidak ada gunanya orang lain nanti Sehingga ingin mengingkari Tahlilan itu tidak usah ya, maksudnya, Ini kan orang salah paham Padahal dari wayat bukan tiga Ada tujuh Yang tidak akan terputus tujuh Sumur yang pernah digalinya Korma yang pernah ditanamnya Aliran sungainya ini ada, jadi yang bukan tiga saja, itu kan tiga salah satu hadis saja yang dihafal oleh orang yang anti tahlil saja itu padahal masih banyak hadis yang lain yang menerangkan banyak amal-amal yang tidak terputus, bukan tiga dan sepakat ulama, amalnya orang bisa saja nyampe ke orang lain amalnya orang lain bisa nyampe ke orang lain menghadiahkan amal itu bisa menghadiahkan amal baik itu bisa kepada orang lain dan ini nyampe dan ini disepakati oleh semua ulama tiga madhab madhab imam abu hanifah madhab imam ahmad bin hamel madhab imam malik mengatakan amal kita kalau kita hadiahkan ke orang nyampe kecuali menurut imam syafi'i loh ya ini dipegangi ihh kesempatan untuk imam syafi'i tidak ini Indonesia kok gitu ya nah, ini orang aja itu ayo ngantep sini kalau memang anda mau tanya ini kesempatan imam syafi'i melarang loh kok kamu masih saja ini gimana ini orang Indonesia katanya syafi'i sampai ada buku disebar dikasihkan dihadiahkan ke rumah kita, lihat menurut Imam Syafi'i menghadiahkan amal tidak boleh, sudahlah tinggalkan Imam Syafi'i, menurut imammu Imam Ahmad bin Hambal gimana? Nah, itu saja, menurut Imam Malik gimana? kok kayak Imam cuma satu saja? Nah, kalau sudah masalah hilaf, jangan dipakai untuk mencaci maki orang dan ternyata itu loh kalau lagi mau dipegang Imam Syafi'i, kalau lagi tidak suka Imam Syafi'i, goblok, itu loh. kurang ajar ini orang kalau lagi senang Imam Syafi'i dipegangi, lupa Imam Malik, lupa Imam Abu Hanifah, lupa Imam Ahmad bin Hambal, tiba ke Imam Syafi'i. Lihat loh masyarakat Indonesia goblok benar, katanya pengikut ikut Imam Syafi'i, sudah dikasih tahu Imam Syafi'i mengatakan amal enggak bisa nyampe kok masih diikuti. Nah, lagi mau. Tapi giliran ketemu yang lain ya Imam Syafi'i goblok. Eh nah, ini musibah jadi di saat berpegang kepada urusan amal ini, berpegang kepada Imam Syafi'i, lupa Imam Maliknya, lupa Imam Ahmad bin Hambalnya, lupa Imam Abu Hanifahnya lebih dari itu yang dimaksud Imam Syafi'i, diterjemahkan oleh murid-muridnya adalah yang dimaksud tidak sampai menurut Imam Syafi'i itu kalau anda membaca Al-Quran saja tidak dialamatkan kepada orang tersebut, ya jelas tidak nyampe, kan begitu sebetulnya ada penjelasan, ini adalah diantara problem yang saat ini merabah pembanyak di Indonesia, yaitu lagi karena dipegang oleh orang-orang yang tidak beres tidak beres saja sudah, biar datang ke rumah nanti, besok rombongan ke rumah, biasanya begitu Alhamdulillah, makan bersama nanti, kita nunggu-nunggu untuk menjelaskan bahkan kita mengumpulkan naskah-naskah dari imam-imam yang mereka percaya mengatakan kalau ada orang ini tanggung jawab. Yang mendengar suara ini barangkali tidak terima datang ke rumah saya datang ke nasnya seorang alim yang sangat diagungkan oleh orang anti tawassul dan anti tahlil. Nasnya ini teksnya ini saya simpan dan ada dan ini kita baca berulang-ulang dan saya bisa menunjukkan di mana tempatnya. Ini tanggung jawab. Bunyinya begini. Kalau ada orang yang mengatakan amal itu enggak bisa nyampe, dia sendiri ahli bid'ah. Tuh. Bukan saya yang ngomong ya. Kalau ada orang yang mengatakan amal tidak bisa sampai ke orang lain, dia sendiri adalah ahli bid'ah. Menara tinggi ini ya. Semuanya dengar dan direkam ini ya. Kalau sampai omongan kami ini dusta, jangan didengar semuanya yang saya sampaikan, selesai. Ini adalah ditukil dari seorang yang sangat dipercaya oleh mereka. Kalau sudah disebut orang itu, beres semuanya. Tapi ini ternyata orang tersebut mengatakan bahwa amal yang diberikan, dihadiahkan kepada orang lain. Ini ceritanya begini. Kalau ada orang membaca tasbih, tahlil, dan tahmid. Lalu dihadiahkan kepada orang yang mati, nyampe atau tidak? Tek soalnya begitu. Dijawab, nyampe. Kemudian waktu orang tersebut menafsiri, Wa'alayh salil insan hi'ilamasa'a. Dibeli, apa, orang tersebut menjelaskan ini bukan menunjukkan bahwasanya amal orang lain tidak bisa sampai tapi ini hanya mengatakan orang itu berhak mendapatkan usahanya sendiri, tidak berhak mendapatkan orang lain, tapi kalau orang lain ngasih, ngasih, ibaratnya anda kerja dapat gaji atas kerja anda kalau anda ngambil gajinya orang lain, gak boleh tapi kalau orang lain ngasih, boleh gak? ya boleh, begitu bahkan kalau ada orang mengatakan gak nyampe maka orang itu adalah ahli bid'ah sendiri selesai didengar, kita tanggung jawab, kalau ndak dibubarkan majelis ini, karena penceramah, pengaji, yang ngaji adalah dusta, karena ini perlu dikukuhkan masalah-masalah semacam ini, agar tidak banyak khilaf, andai tidak mau tahlilan kami doakan masuk surga, insyaallah, tapi jangan mencaci maki baik, kemudian masalah pluralisme pluralisme ini dari segi bahasa pluralis Plura, pluralis ini adalah mungkin Bisa diterjemahkan secara luas begini. Tapi harus tahu dulu. Ada orang yang mencoba merancokkan pemikiran kita. Pluralis lain pluralisme. Pluralisme lain pluralis. Memang kalau pluralisme kan sudah jadi paham kalau pluralis itu adalah lain seperti sekulerisme dengan sekulerisasi beda upaya untuk membedakan membeda itu sebenarnya untuk membohongi saja karena sudah menjadi istilah yang namanya pluralisme nanti ada sangkut pautnya dengan sekulerisme dan liberalisme kalau pluralisme secara lafat makna biasa sebelum dipakai oleh ahli bid'ah, ahli sesat, ahli ahli liberal itu maknanya sederhana pluralisme itu adalah hidup bersama dalam perbedaan bagus kan berbeda agama kita bisa tenteram ayem itu kan yang diajarkan oleh Islam aslinya seperti itu tapi ini sudah menjadi satu paket antara pluralisme liberalisme sekulerisme maksudnya apa terkandung di dalam kesepakatan ini menyamakan agama Agama semuanya sama, tidak boleh ada uh, apa namanya pendukungan terhadap kaum minoritas biarpun salah. Kemaksiatan dibela, ini sekulerisme, pluralisme lah. Pluralisme ini ada hubungannya dengan orang liberalisme. Jadi kalau penyeru liberalisme itu adalah ya pluralisme mereka ingin mengajak orang itu untuk hidup berbaur dalam kebersamaan biarpun kita ada perbedaan tidak ada masalah kalau itu benar maknanya kita berbeda untuk berbeda-beda tapi dalam kebersamaan itu sesuatu yang diharapkan oleh islam tidak usah pakai istilah pluralisme kita diwajibkan kalau ada orang kristen kita hidup dengan orang kristen kita wajib menghargai dia kalau dia sakit wajib kita kasih obat kalau dia lapar kita kasih makan tapi kalau sudah pakai istilah pluralisme, ini maknanya lain. Menyamakan agama, sampai sekarang ada lintas agama segala macam. Hati-hati ini -hati muncul dari Jawa Timur, ini rame-rame. Di Cerebuan sudah ada. Kelompok-kelompok yang mencoba seperti itu. Akhirnya nanti intinya merendahkan syariat Islam, merendahkan ulama-ulama terdahulu. Ada atau satu jaringan namanya liberalisme. Di kampus-kampus tolong ini diperhatikan. Gaya pemikiran ilmiah dan sebagainya, ya Allah, sudah dibuang di Mesir tahun 1925 itu. Ketinggalan Indonesia itu muncul manusia-manusia aneh itu. Di Mesir sudah ada Ali Abdurrazik, muncul Qasim Amin, itu muncul orang-orang ini. Dan tokoh-tokohnya itu orang yang dibuang dari kampungnya, Fadlur Rahman dari Pakistan ditinggal, kemudian ada Rifah Hasan Hanafi, ada orang-orang yang di kampungnya tidak laku sampai di Barat sana digedeken. Tak tahu benar di Indonesia ini ada orang ini termasuk bengkaroknya Islam Liberal ini di Indonesia itu tidak mewakili sebagai tokoh ulama. Ya? Kalau ada penulis paling sering di Islam Liberal itu. Di Amerika tak tanya ada media mengatakan seorang tokoh pemikir ulama Indonesia. Eh dari mana? Belum dianggap dia itu. Hati-hati liberalisme. Dan juga muncul di Cerebon ini ada kelompok-kelompok dengan paket nama lain. Nama lain dan tidak usah ragu-ragu untuk mengucapkannya. Mohon maaf jika ada yang terjerumus kami ingin mengembalikan kepada kebenaran. ya. Ada pokoknya kalau ada manis manisme mesra dengan jaringan Islam liberal. Pasti dia kebawa nanti. Bajunya beda, tapi isinya sama. Barangkali kita menyebut di majelis ini karena Ammar Ma'ruf Nahimungkar sudah wajib fardu. Karena takut kami ada saudara-saudara kami. Kalau ternyata ada di antara yang hadir, termasuk orang ikut kelompok ini. Kok ternyata setelah hari ini tidak mau hadir ke tempat ini. Tetap kami doakan semoga Anda menemukan jalan kebenaran di jalan yang lain. Kalau masih mau mendengar, Alhamdulillah. Fahmina, hati-hati. Fahmina, ini di atas sana, mohon maaf banyak di antara mereka sahabat-sahabat kita yang tidak kenal waktu kita ajak bicara katanya itu bukan liberalisme baik bukan liberalis tapi lihat keakrapannya tulis menulisnya penulis di sini adalah penulis liberalisme ini kan sudah sudah sama besanan lah paling tidak itu menikah sudahlah sama jadi mohon ini adalah dijelaskan supaya orang tidak tertipu ya kalau orang menyampaikan kebenaran, barangkali tidak usah harus takut ya. Adapun majlis ramis macam ini adalah Allah yang mengiring. Kalau besok sepi, berarti kan istirahat enak ya. Tapi insya Allah ini orang ahli hidayah semuanya, jadi tidak akan meninggalkan majlis yang mulia. Tidak usah ragu-ragu kita mengucapkannya. Kadang-kadang malu, nggak enak ucapkan. Nda liberalisme banyak anaknya. Di Cirebon ada modelnya di uh, Semarang ada modelnya di Bandung juga ada. Semua ada. Dan ini adalah yang merusak, merusak akidah kita, merusak keimanan kita. Daripada membayar gratis sekolah anak kita masuk neraka, mending bayar mahal masuk surga. Untung-untung gratis masuk surga, kan gitu. Kemudian masalah bunga bank ya. Kemudian lah kok negara kok membungakan harta kita tuh bagaimana? Sebetulnya kita ingin tidak usah lewat negara, tapi lewat mana hajinya nanti ya? Nah, jadi bisa kita gambarkan begini. Kalau kita mau sholat di masjid melaksanakan satu ibadah, ternyata di pinggir jalannya banyak perempuan-perempuan setengah badan bajunya, ya kan? Mau tidak mau kita lewat di situ dan kelihatan. Kita pasti ngelihat nanti ya. Berarti itu adalah satu hal, satu jalan yang harus kita lewati karena tidak mungkin tidak kecuali lewat situ. Jadi itu adalah tetap riba-riba hanya tetap kita tidak boleh lagi-lagi kita mengecam orang, mencemooh orang, merendahkan orang Di antara kita barangkali ada yang kerja di tempat-tempat yang ada bunganya maka kita doakan semoga Allah membukakan rezeki di tempat yang lain dan kalau lebih banyak lagi dan saat itu orang itu masuk ke tempat itu bukan karena orang itu ingin masuk neraka, tidak karena selama itu dia belajar meyakini itu adalah sesuatu yang benar dan halal maka tidak boleh kita itu merendahkan hati-hati sebab kalau merendahkan orang lain ternyata dosanya merendahkan itu lebih gede daripada riba itu. Maka tetap kalau kita melihat saudara kita terjerumus dalam riba. Maka kita doakan secegera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun tadi yang ditanyakan masalah itu. Itu karena mau tidak mau kita harus lewat situ. Tidak ada jalan lain. Kalau tidak tidak bisa haji. Jadi itu yang nanggung adalah dosanya ya sana. Yang ngurusnya sana makanya paling takut ya repot jadi pejabat ya. Jaban, nanggung lagi ya, surganya belum ada jaminan, nerakanya ditambah-tambah baik uh, saya pernah membaca buku mengenai wanita yang masuk surga, yang pertama Sayyidah Khotija dari saatnya istri Firaun ingin tanyakan istri Firaun yang ketiga masuk surga apakah benar ya? istri Firaun adalah masuk surga karena syariat terdahulu boleh seorang muslimah menikah dengan orang yang tidak kafir tidak islam muslim jadi istrinya adalah seorang muslimah dan waktu itu memang luar biasa. Dia adalah dengan keimanan yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Di bawah naungan Fir'aun. Bukan Fir'aun. Jadi ada istrinya dua orang soleh masuk neraka. Istrinya dua orang yang uh, ahli neraka masuk surga. Istrinya orang soleh masuk neraka. Satu istri Nabi Lut. Satu istri Nabi Nuh. ya Nabi Nuh kurang apa ya? ada istrinya orang ahlin raka masuk surga, istrinya Firaun dan istrinya PR, lupa saya pokoknya ini, jadi uh, syariat terdahulu boleh so, jadi jangan dibawa, Lain ini ada lagi orang liberalisme ngaco itu, Firaun saja kan bisa istrinya masuk surga kan, kenapa kita tidak boleh menikahkan anak perempuan muslimah dengan orang Kristen? ini orang aneh-aneh ini syariat terdahulu, bukan syariat kita Sorry record Firaun nanti Baik, asalamualaikum Buya, mohon minta doa kesembuhan insyaallah. Yang doa kesembuhan nanti doakan secara khusus. Kemudian apa arti dari mathurin? Apa maksudnya? Kurang jelas tulisannya bahasa Indonesia kita kurang mat. Apakah amalan malaikat apakah jumlah malaikat yang 10 itu hanya sekedar namanya yang 10 tapi jumlahnya banyak? tidak oh, Malaikat sepuluh itu adalah sepuluh itu. Adapun jumlah malaikat yang lainnya banyak sekali. Dan setiap malaikat mereka punya disebutkan seperti ya bawahan membawahi malaikat-malaikat yang menangani masalah itu. Jadi itu malaikat itu adalah nama. Jibril satu, Mikail satu, Israfil satu, satu satu satu. Bukan itu adalah nama grup. kelompok bukan. Jadi itu disebutkan itu. Bagaimana bertobat seorang yang bermaksiat hingga punya anak dengan yang bukan suaminya, masya Allah kembalilah kepada Allah dan tutup aib ini. Jangan diceritakan kepada siapapun. Biarkan yang tahu hanya Allah subhanahuwataala. Selagi anda sungguh-sungguh, anda akan tidak akan bercerita. Dan ciri dosa zina yang diampuni oleh Allah, jika ada orang pernah berzina, lalu bertobat kepada Allah, tandanya adalah dia paling tidak senang jika kisah itu disebut. Benci. Dan tolong jangan ceritakan kepada siapapun. Biar saja Allah yang tahu. Allah akan mengampuni. Adapun anak haram itu. Insya Allah bisa menjadi waliullah. Anak tidak punya dosa. Bukan anak haram. Yang haram perbuatan orang tuanya. Ini adalah yang harus juga pendidikan akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Dia sendiri tidak boleh menceritakan. Dan orang lain lebih tidak boleh. Hati-hati kalau ada orang barangkali pernah curhat. Masalah perzinaan. Sebetulnya itu adalah paling beratnya kita itu kalau ada orang bercerita tentang perzinahan sebab punya kewajiban nyimpen kewajiban nyimpen kalau kita ikut bercerita, haram dosanya gede makanya paling berat, jangan senang kalau ada orang cerita tentang perzinahan, awas hati-hati harus nyimpen kalau anda menukil, eh itu zina, awas awas dosa baik, waktu sudah habis, jadi insyaallah Allah akan mengampuni anda yang melakukannya kalau ada orang ada seseorang ini. Seseorang insyaAllah mengampuni. Caranya adalah ditutup. Jangan cerita kepada siapapun. Bahkan kepada orang yang paling dicintai sekalipun. Biarkan Allah yang tahu. Kemudian. InsyaAllah kita terkena musibah tertipu sebuah uang, apakah itu termasuk orang yang didolimi atau teraniaya? iya, anda ditipu, didolimi maka saat itu anda banyak doa, doain kami semoga pondoknya cepat besar, manfaat, tanahnya lebar dan semoga orang yang mencuri itu mengembalikan kepada anda nah, sebab doanya orang didolimi itu dikabul oleh Allah Subhanahu SWT kalau anda dengan kelegaan hati, pertama hati anda tentram kemudian setelah itu doa anda akan dimudah dikabul, jangan doain yang jelek-jelek lah Sebaiknya sikap apa supaya menerima musibah itu? Ya kenal Allah subhanahu wa ta'ala Bahasanya tidak ada musibah yang diturunkan oleh Allah kepada seorang muslim mukmin Kecuali karena Allah ingin mengampuni dosa Atau ingin mengangkat derajat Atau ingin Allah membuatkan pahala yang banyak nanti di akhirat Bagaimana menyikapi bila di kantor teman-teman Ghibah membicarakan orang lain Saya ada di antara teman-teman itu Saya ingin pergi meninggalkan teman-teman Dia tersinggung ngomel Sikap saya harus bagaimana? Bagus kalau Anda takut diomelin orang itu bagus punya modal. Kalau memang sudah takut diomeli orang, maksudnya takut dimarahin orang, Anda harus lebih takut dimarahi oleh Allah ya. Jadi Anda boleh meninggalkan, langsung saja tinggalkan tempat itu. Karena ada dua pilihan. Kalau ada orang menggunjing Anda di situ, dua pilihan. Satu, Anda ingatkan mereka atau Anda pergi. Kalau Anda takut diomelin itu rasa takut itu penting ya. Anda punya modal keistimewaan. Anda takut diomelin ya kalau dia ngomelin orang, anda takut bagaimana kalau nanti malaikat yang gebukin kok anda takut, nah ini kan tidak beres ya, jadi tinggal mengukuhkan makna takut, pindah kepada takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai kita menghibah dosanya sangat besar <tuh> mari kita tutup untuk kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allah merahamna, Allah taufanibna, Allah wa ansurna, waafina, wa Allah wa tumritna, Allah akrimna, Allah tuhinn, Allah waathirna, Allah wa ta'athir Innaka ala kulli shangadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, sucikan hati kami Allah dari kemunafikan, sucikan hati kami dari kesihirkan, sucikan hati kami dari kekafiran ya Allah, sucikan hati kami dari dengki, sucikan hati kami dari kesombongan dan riak, ya Allah, sucikan hati kami dari ketamakan, ya Allah. Gantilah dengan kerinduan kepadamu ya Allah Kerinduan kepada ibadah Kepadamu dan sucikan hati kami Dari cinta dunia ya Allah Dan jadikan dunia hanya di tangan kami Jangan kau jadikan dunia Di hati kami Mudahkan kami untuk mendapatkan dunia Dalam mer Untuk bekal ibadah kepadamu Dan jangan kau sibukkan kami Untuk mencari dunia ya Allah Ya Allah berikan kepada kami Kebaikan di dunia ya Allah Dan kebaikan di akhirat Ya Allah, berikan kepada kami kemudahan di dunia dan kemudahan di akhirat. Ya Allah, jauhkan kami dari segala malapetaka, dari segala bencana di dunia dan bencana di akhirat. Ya Allah, berikan kepada kami kekhusuan di dalam ibadah, Ya Allah. Berikan kepada kami kekhususan di dalam ibadah, Ya Allah. Berikan kepada kami kekhusuan di dalam ibadah, Ya Allah. Hati kami, Ya Allah, sering tergoda di saat kami sholat seolah-olah kami tidak di dalam sholat, Ya Allah. Di saat kami menghadapmu akan tapi yang hadir di hati kami selainmu, Ya Allah. Kami mohon ampun atas itu semua dan kami mohon pertolongan, Ya Allah. Berikan kepada kami kekhusuan di dalam ibadah, Ya Allah. Dan mudahkanlah kami untuk ibadah, Ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang menegakkan kewajiban-kewajiban yang kau kebebankan kepada kami. Mulai dari sholat yang wajib, ya Allah. Puasa yang wajib, ya Allah. Zakat, ya Allah. Haji yang wajib, ya Allah. Dan berpuasa, ya Allah. Dan setelah itu mudahkanlah kami untuk melakukan kesunahan, ya Allah. Dan sisi yang berikan kepada kami, ya Allah, kesempatan untuk beribadah di sela-sela kesibukan kami, ya Allah. Jangan sampai kami tenggelam dalam kesibukan mencari dunia lalu lupa kepadaMu, ya Allah. Yang berdagang, ya Allah berikan kepada mereka kesempatan untuk beribadah di saat berdagang, ya Allah. Yang pegawai, ya Allah berikan kepada mereka kesempatan untuk menghadap kepadaMu di saat baiat bia, ah, ya Allah. Berapun biarpun kesibukan mereka lo, ya banyak, ya Allah. Yang Ustadz sekalipun, Ya Allah, jangan sampai terlena dengan kesibukan-kesibukan, Ya Allah, yang tidak menghadirkan keridoanmu, Ya Allah Dan gugah hati kami untuk bisa bangun malam, untuk menghadap kepadamu dan memohon kepadamu, Ya Allah Mudahkan kami untuk melakukan sholat duha, Ya Allah Rindukan kami untuk sholat-sholat sunnah dan puasa sunnah dan melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Ya Allah, Ya Allah engkau sungguh maha kuasa. Ya Allah mudahkanlah kami, Ya Allah untuk menjauhi kemaksiatan. Jauhkan kami dari minum-minuman keras. Jauhkan kami dari menggunjing Ya Allah Jauhkan kami dari zina Ya Allah Jauhkan kami dari Makan riba Ya Allah Jauhkan kami dari Mengambil haknya orang lain Ya Allah Jauhkan kami dari Merebut waris Ya Allah Jauhkan kami dari Merendahkan orang lain Ya Allah Jauhkan kami dari Segala kehinaan Ya Allah Kami ingin mulia Di dunia dan di akhirat Ya Allah Mudahkan segala urusan kami Lapangkan rizki kami Dengan rizki yang halal Yang menghantarkan kepada rizom Oh, ya Allah, jika ada yang sakit sembuhkan jika ada yang punya hutang mudahkanlah kami untuk membayar hutang-hutang kami Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Ya Allah, jika Ya Allah panjangkan umur kami dalam kataatan serta sehat walafiat, Ya Allah, Ya Allah kabulkanlah keinginan dari saudara-saudari kami, ya Allah berikan kepada mereka anak-anak yang dan berikan kepada kami semua, Ya Allah, anak yang soleh, solehah. Yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan suami kami, suami yang soleh, Ya Allah. Dan jadikan istri kami, istri yang solehah, Ya Allah. Dan jadikan kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, Ya Allah. Dan jangan kau kurangi cinta ini. Yang belum menikah, Ya Allah, mudahkanlah mereka untuk mendapatkan yang halal, Ya Allah. Mudahkan kepada pernikahan yang kau muliakan, Ya Allah. Engkau ridha, ya Allah. Dan mudahkan segala urusan mereka, Ya Allah. Berikan kepada mereka kecintaan, ya Allah. ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, engkau sungguh maha kuasa, Ya Allah. Engkau maha kuasa, Ya Allah. Jadikan kami suami istri yang saling mencintai karenamu, Ya Allah. Dan berikan kepada kami semua ya Allah. Husnul khotimah. Orang tua kami ampuni mereka ya Allah. Guru-guru kami ampuni mereka dan kami ampuni kami. Anak-anak kami, keluarga kami, tetangga kami semua ampuni mereka ya Allah. Dan cabutlah nyawa kami kelak setelah panjang umur dalam keadaan korido pada kami ya Allah. Dalam keadaan kami rindu kepadaMu ya Allah. Dalam keadaan kami mencintaimu ya Allah. Dalam keadaan yang benar-benar ya Allah, dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami semua. Husnul khotimah mati dalam keadaan iman iman ya Allah iman dan mudahkanlah kami ya Allah dia dalam menjalankan tugas kewajiban ini ya Allah berkailah bajelis ini berkailah kami semua ya Allah bantulah oleh memudahkan segala urusan kami yang di masjid ini ya Allah semua orang yang mempermudah urusan kami dalam dakwah ini ya Allah mudahkan urusan mereka ya Allah semua ya Allah boleh dari ya Allah boleh dari yang di halaman sana yang mengatur lalu lintas boleh dari yang di dalam masjid ini yang membersihkan kamar mandi atau yang mengatur uh, pengeras suara atau semuanya ya Allah yang berjuang di masjid ini untuk acara ini ya Allah mudahkan segala urusan mereka dan mudahkan segala urusan memudahkan urusan pesantren kami ya Allah pesantren kami ya Allah mudahkanlah ya Allah untuk melebarkan tanah-tanah pesantren ya Allah membangun pesantren ya Allah kirimkan kepada kami orang-orang yang ikhlas dan tulus ya Allah dan jauhkan dari orang yang tidak ikhlas ya Allah kirimkan kepada kami harta yang bersih yang halal ya Allah dan jauhkan kami dari harta yang tidak halal dan berikan kepada kami semua semua adalah khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Iman ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wafil akhirat ya hasanah. Wa kina azab an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.